Alhamdulillah, nampaknya, dan kita ingat, dan kita tawaf. Dan kita uzurilah min syiror amfusina, dan syaaat amalina. Rayahirilah, bahwa al-muhtad. Dan yang yudzil, falan tajdalah walia murshida. Sholallahu alaihi wasallam. Wahdahu, la shari'ikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu aladzi Faqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala azza manqal Ya ayuhal ladhina amanut takullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yarfir lakum dunobakum Wa man yuti'illaha wa rasulah Fakadafaza fauzan agiما. Amma ba'du nafsqa al hadis kitabul lah. Wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khair al umur muhdathatuhā wa kulla muhdathim bilāh. Wa kulla bilāh zallāl wa اخواتي في الدين رحمنا الله واياكم Kita lanjutkan kajian yang telah lalu yaitu masih berada di seputar mengenai hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imri'in ma nawa Sungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pamankan hijratuhu ila wa rasulih, fa hijratuhu wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapat keridhaan dari Allah dan Rasulnya nya Pamankan hijratuhu lid-dunya yusibuha. Awi mra'atin yang kihoha Barang siapa yang hijrohnya Untuk keperluan dunia Atau Untuk wanita yang dia nikahi Fahijrohtuhu ilamaha jawara ilaih Maka hijrohnya Dia akan mendapat Sesuai dengan Niat hijroh yang dia lakukan Para ulama Mengomentari masalah niat ini Dari dua sisi Fungsi daripada niat tersebut Yang pertama yaitu Tumaizul ibadat minil adat Dengan niat seseorang dapat membedakan antara ibadah dan kebiasaan dan adat Dengan niat dapat dibedakan antara ibadah dan adat istiadat Contohnya fal imsaku anil akli yakunu himyatan li di tatbiib li tatbiib wa qad yakunu li adami qudrat alal akal wa qad yakunu tarkan lishahawat lillahi azza wa jall contohnya seperti tidak makan seorang yang tidak makan bisa jadi dikarenakan karena adanya kepantangan misalnya kalau dia sakit Pantang ini, pantang itu misalnya. Seperti kalau dia darah tinggi, pantangnya garam, ya. Atau daging kambing misalnya. Atau dikarenakan diet, dia kegemukan, pingin kurus, langsing, ya, kepingin terlihat semampai. Ini juga dia tidak makan. Atau dikarenakan Memang dia tidak sanggup memakannya, memang dia tidak sanggup memakannya. Seperti yang giginya ompong misalnya, tidak sanggup makan kacang tojin, kan begitu? Atau dia tidak memakannya dikarenakan ibadah. Dia tidak makan dikarenakan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saja, kalau seorang mau cek kesehatan, ya itu dokter menyuruh untuk puasa dahulu, jangan makan dahulu, ya supaya uh, hasil daripada check upnya itu uh, akurat sesuai dengan yang diinginkan. Disuruh dia berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa dikarenakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukan dikarenakan kesehatan bukan dikarenakan pantang atau bukan dikarenakan dia tidak sanggup makan sama-sama tidak makan ya, sama-sama tidak makan hanya saja yang bisa membedakannya adalah niat kalau dia tidak makan dikarenakan dengan niat puasa maka itu termasuk kategori ibadah kalau dia tidak makan karena diet atau dia tidak makan karena ingin cek up besoknya atau dia tidak makan dikarenakan memang enggak sanggup makan pada hari itu ya, memang tidak sanggup makan pada hari itu melihat makanan terlihat apa namanya rasanya mau muntah karena kesehatan apa namanya karena badan kurang sehat sama-sama tidak makan ya. yang membedakan kedua pekerjaan ini yaitu niat yang satu niat karena puasa karena perintah Allah SWT atau dikarenakan melaksanakan salah satu sunnah puasa maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT yang satu tidak makan, tapi karenakan kebiasaan saja atau dikarenakan ada pantangan atau dikarenakan kesehatan, faktor kesehatan maka dia tidak mendapat pahala, walaupun sama-sama tidak makan jadi niatlah yang bisa Membedakannya. Contoh lain seperti seorang yang mandi, mandi jenabah, mandi junub. Satu dia mandi dikarenakan junub, yang satu mandi tapi dikarenakan hari panas. Ya, dikarenakan hari panas atau dikarenakan ya kepingin membersihkan badan saja. Karena dilihat penat badannya sumuk. Dia rasa kemudian dia mandi. Yang membedakannya adalah adalah niat. Walaupun ketika dia ketika dia mandi karena hari panas di dalamnya dia juga berudu, ya cuci kumur-kumur, ya, cuci muka, cuci tangan, menyapu mengusap kepalanya, dan kemudian mengguyur badannya, persis seperti yang dia lakukan ketika mandi jenabah. Tapi dikarenakan Bukan dikarenakan jenabah, hanya dikarenakan panah. Yang satu dikarenakan jenabah, maka yang satu mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu tidak dapat apa apa. Kenapa? Karena perbedaan niat. Hmm. Jadi niat bisa membedakan, ya. Dengan niat dapat membedakan antara ibadah dan adat. Antara ibadah dan adat. Kemudian niat juga fungsi niat yang lain niat juga yang dapat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya ya, antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya contohnya seorang yang puasa hari Senin bertepatan pada tanggal 10 Muharram disunahkan puasa Ashuro ya, disunahkan berpuasa puasa Ashuro bertepatan hari Senin kan begitu? Salam. Ketika dia melaksanakan puasa, ketika dia melaksanakan puasa pada hari Senin, ketepatan juga pada hari Ashuro misalnya, atau ketepatan dia juga mau mau, mau mengkodok puasanya, atau dia sekalian pernah punya nazar, kan begitu? Tentu dia harus pilih yang mana yang harus dia lakukan. Sama-sama hari Senin, kaitsiatnya sama. Berapa namanya? Sahur sebelum sebelum subuh, berbuka ketika maghrib, sama-sama, sama-sama tidak makan. Kehiwitnya semua sama. Yang membedakan adalah niat. Kalau dia niatnya puasa hari Senin, puasa sunnah, sementara dia masih punya puasa yang harus dia ganti, maka jangan dia katakan bahwasanya puasa tersebut sekaligus untuk mengganti puasanya. Kalau seandainya dia niatnya untuk puasa yang dia ganti, maka berarti puasanya itu bukan puasa hari Senin atau puasa Asyura misalnya. Nah, jadi demikian. Dengan niat bisa membedakan antara ya, antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh lain seperti bersedekah Ya, sedekah. Para ikhwa, sedekah ini merupakan ungkapan untuk tiga hal. Pertama, zakat. Dalam bahasa Arab zakat itu dikatakan sedekah juga. Oleh karena itu dikatakan shadaqatul fitr. Shadaqatul mal, artinya zakat fitrah dan zakat harta. Kemudian sedekah juga merupakan satu ungkapan untuk infak biasa. Ya infak. Kemudian sedekah juga disebutkan untuk mahar. Ya, sedekah juga disebutkan untuk untuk mahar. Ketika Anto mengangsungkan akad nikah, Anto memberi sodokah kepada istri calon istri, tapi niatnya sedekah bukan mahar, maka akad Anto nggak sah. Kenapa? Karena apa? Karena nggak ada maharnya. Padahal sama-sama memberikan seperangkat alat sholat, kan begitu? Ya. Sama-sama. Tapi yang ini kalau dia yang dia niatkan sedekah bukan mahar, ya. Berarti yang dia beri sedekah biasa. Atau dia punya zakat harta yang harus dia keluarkan, sedekah, zakatul mal. Kemudian dia infakkan. atau dia berikanlah sedekah tersebut kepada fakir miskin? namun yang ada di niatnya bukan untuk zakat harta tetapi untuk sedekah biasa berarti orang ini belum membayar zakat hartanya padahal sama-sama sedekah atau antum mau membayar zakat fitro zakat fitro dari sediakan berat sekian misalnya untuk 5 orang sekian 10 kilo diserahkanlah kepada fakir miskin tetapi niatnya bukan zakat harta bukan zakat fitro Bukan sadakatul fitroh, niatnya hanya sekedar memberi sedekah biasa. Berarti orang tersebut belum memberikan zakat fitroh karena niatnya bukan zakat fitroh, tetapi zakat, tetapi sedekah biasa, impak, impak biasa. Oleh karena itu, apa yang bisa membedakan ini? Yaitu niatnya. Ya, niatnya lah yang bisa membedakan antara satu ibadah dengan Ibadah yang lainnya Contoh lain Seperti orang tayamum Tayamum Menepukkan tangan ke debu Kemudian mengusap wajah dan tangan Sudah selesai ya. Misalnya antum memang senangnya main debu misalnya, Tepukkan tangan Udah. Apakah dikatakan Kemudian dia sholat Sementara dia tidak niat Itu adalah tayamum Salah gak sholatnya Enggak, kenapa? Karena memang itu adatnya, kebiasaannya main debu misalnya. suka main debu. Tidak dikatakan tayamu. Mengapa tidak dikatakan tayamu? Karena niatnya bukan untuk tayamu. Ah, jadi demikian. Jadi niat ya fungsi niat kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Fungsi niat yang lain yaitu Tamjid al-maqsudu bil-amal Membedakan Kepada siapa Apa tujuannya dia beramal Kepada siapa dia tujukan Amalan ini Amalan itu berupa ibadah ya Berupa ibadah Tentunya ibadah Harus kita tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, pamangkara hijratuhu, pamangkara hijratuhu ila wa rasulihi, fa hijratuhu wa rasulihi. Wallan hijratuhu ila ma hajara ilai. Sama-sama hijrah. Sama-sama hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Sama-sama naik unta. Batas jaraknya juga sama Waktu ditemukan juga sama Sama-sama Tetapi yang satu ibadah Yang satu dikarenakan dunia Tidak mendapatkan apa-apa ya. Yang satu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan mendapatkan pahala hijrah ya. Dia akan mendapatkan pahala hijrah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga seorang sholat misalnya barang siapa yang sholat hanya mengharapkan kehidupan Allah Subhanahu Wataala, maka pak hijrah tuh ilmu yang rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya, sholatnya, sholatnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau dia sholat hanya dikarenakan ikut-ikutan atau dikarenakan kebetulan di situ ada ikut calon istrinya misalnya dia ikut ibadah, ikut sholat, berarti. Orang ini sholat tidak dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana diketahui? Tara sholatnya sama. Bahkan mungkin yang dikarenakan calon mena, calon apa namanya, yang ada calon istrinya ini, bahkan mungkin terlihat lebih khusus dibandingkan yang yang tidak punya calon di situ. Kan begitu? Nah, dari mana diketahui? Dari niatnya. Dari niat. Siapa yang tahu niat? Ya orang itu. Oleh karena itu, Niat bisa dibedakan, ya bisa membedakan kepada siapa dia beribadah, ya untuk siapa dia beribadah. Inilah fungsi daripada, daripada niat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang sangat terkenal berkaitan dengan masalah riyah. Rasulullah SAW bersabda: Inna awalan nasyuk doa aliyah malakiah rajul ustush hidafisa billallah. Pertama sekali yang dihisap di hari kiamat nanti ya Yaitu laki-laki yang tewas Tewas di jalan Allah Artinya dia terbunuh ketika jihad visabilillah Sama-sama terbunuh Yang lain syahid Dia juga dilihatnya syahid fa uti bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahaha kemudian didatangkan disebutkan niat apa namanya nikmat-nikmat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala dia pun mengakui ya, nikmat tersebut kemudian, fa qala kemudian dikatakan fa ma 'amilta fiha. apa yang telah kamu lakukan di dunia kata orang ini qatal tufikha hatta isyhadtu hatta ustushhidtu aku te, aku berperang sampai aku Aku meninggal. Aku berperang sampai aku tewas. Kala kemudian dikatakan kadabat, kadabta walakin nakafal taliuqalu, liuqala wahujariun. Kamu bohong karena kamu sebenarnya, karena kamu sebenarnya e, berjihat agar kamu disebut orang pemberani. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Ya. Kemudian. Pakadekil dan orang sudah mengatakan hal itu, oh orang ini memang pemberani, hebat, pahlawan kan begitu. Pahlawan nasional. Ya, kalau ini pahlawan kampung. Ya, orang menyebutkan dia apa namanya terlihat orang yang pemberani, pahlawan kampung. Akhirnya dia tewas karena mempertahankan kampung halaman misalnya. Ya. Pakadekil sudah disebutkan, orang-orang sudah menyebutkan kamu sebagai pahlawan nasional. Orang-orang sudah menyebutkan kamu sebagai seorang pemberani dan ya sudah itu saja yang kamu dapati. Karena apa? Pemangkaran hijratuhu ila ila dunia yusibuha aw imraatin yang tiwa, fa ilama hajarulai. kalau kamu hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah ya sudah, pujian dari orang ya sudah. Orang sudah memberi kamu pujian, ya itu saja yang kamu dapati. Tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuma umira bihi fa ala wajihi hatta ulqiya kemudian dia pun Diperintahkan dan diseretlah dia sampai di, dicampakkan ke dalam neraka. Ini salah satu contoh. Sama-sama tewas, bisabilillah. Yang satu tewas tapi masuk surga. Tapi yang satu tewas kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Sama-sama tewas, sama-sama mati. Sama-sama menumpahkan darah. Tetapi yang satu, darahnya keluar berbau, berbau minyak wangi, berbau mis. Yang satu, enggak. Enggak berbau apa-apa bahkan dicampakkan ke dalam neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu saja, yaitu niat. Makanya niat ya, niat merupakan pembeda kepada siapa dia lakukan ini. Apa tujuan yang dia lakukan? Apakah ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau dikarenakan dikarenakan ingin mendapat pujian. Misalnya antum-antum ini datang kemari ngaji, apa tujuannya? Kalau tujuannya kalau aku sering-sering ngaji gampang cari jodoh misalnya. Ya, misalnya ini karena biasanya ustaz itu ada linknya tewas lantum tidak mendapat pahala ya, tidak mendapat keberkahan ilmu dikarenakan apa? dikarenakan itu, niatnya beda sama-sama hadir, sama-sama khusyuk sama-sama ngerekam, sama-sama ngecatat -sama, sama semua, tak ada bedanya tetapi hatinya kan beda-beda ya. ada yang datang sekedar mau tahu saja apa lah yang dia omongin orang ini? Jangan-jangan ada pertanyaan berhadiah kan begitu? <tuh> nah, jadi macam-macam niat orang, ya, macam-macam niat seorang, yang bisa membedakan, ya, uh, antara satu amalan, ya, apa tujuan seorang, ya, apa maksudnya itu berkaitan dengan, dengan niat, niat apa dia datang, niat apa dia menuntut ilmu, oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu Yang ilmu tersebut Hanya harus men menginginkan Semata-mata bertujuan Untuk mendapatkan kehidupan Allah Subhanahu SWT Tetapi Tetapi dia menuntutnya Untuk Untuk mendapatkan benda-benda Keduniaan, maka dia tidak akan Mendapatkan, tidak akan mencium Bau surga Mantala ya. bar ilma Mimma yubadagabihi wajihullah Barang siapa yang menuntut ilmu yang harus dia yang tujuannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yatlubaha illa liusibu yusibu 'anad dunya. Dia tidak mengingin kemudian dia tidak menuntutnya kecuali hanya ingin mendapatkan benda keduniaan maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi demikian para ikhwatiddin, azza wa iyyakum. Itu semua berkaitan dengan dengan niat. Jadi niat ada tiga fungsi. Pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan dengan adat, istiadat. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian, eh, membedakan tujuannya apa. Sama-sama, semua sama. Dari awal sampai akhir sama keistiatnya. Namun, nilainya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Nah, ya Sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Dan ini hanya diketahui oleh orang yang yang melakukan. Oleh karena itu kita tidak boleh tidak boleh mengklaim ataupun menuduh seorang itu ah dia ini riya. Dia itu kan datang ngaji kan karena ada maksudnya. Jangan. Karena ya kita hanya dibolehkan untuk menilai zahirnya saja. Adapun apa yang ada dalam hatinya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai Abdullah bin Ubay bin Salul Gembong munafik di Madinah, di Kota Madinah, Zohirnya saja, dia sudah masuk Islam ya sudah. Ya. Ada pun mengenai dia diam-diam sebenarnya munafik, pura-pura masuk Islam itu dia serahkan kepada, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi misalnya seorang masuk Islam, untuk apa dia masuk Islam? Apa dikarenakan ada anak gadis muslim yang akan dia apa namanya yang akan dia nikahi? Kan banyak begitu dia masuk islam dikarenakan apa, sudah jatuh cinta dengan salah seorang muslimah muslimah ini memberi syarat kalau abang gak masuk islam aku gak mau menikah kan begitu, akhirnya iyalah jadi macam mana caranya, syahadat, syahadat. Disak, disuruhlah dia bersaksi kan begitu ketika akad disuruh bersaksi lagi bersaksi lagi kan begitu Atau nanti ketika akad disuruh bersaksi lagi padahal sudah islam jadi demikian para fakirin, azza wa jalla. Kemudian kita lihat ta'rifun niat, definisi niat. Menurut segi menari segi bahasa istiqdama Araban niat bermakna al-kos orang-orang Arab menggunakan kata niat dengan makna kosdu tujuan apa tujuannya. Kemudian ada pun syariat itu dari segi bahasa. Adapun syariat tidak mencantumkan definisinya, karena biasanya dalam istilah definisi dalam ilmu-ilmu syariat biasanya ada definisi dari segi bahasa, ada definisi dari segi istilah atau syari seperti solat dari segi bahasa ataupun etimologi disebut doa berdoa dari segi istilah ataupun terminologi atau syari disebut yang dimulai dari takbir, ista takbir, wah tahli luhat takbir, wat tahrim luhat takbir, wa tahli luhat salam, ya tahrimnya pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah salam. Artinya kalau sudah masuk solat takbir satu ekram berarti haram melakukan kegiatan-kegiatan selain kegiatan solat. Kalau sudah salam dia kembali halal melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar sholat. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, apabila tidak ada definisi dari syari', maka dia dikembalikan kepada definisi definisi bahasa. Ya. Jika tidak ada syariat memberi definisi, maka definisinya dikembalikan dari segi bahasa, sebagaimana yang sering kita singgung di majid dakwah, bahasanya yang hakikat itu ada tiga. Ini bukan hakikat istilahnya orang tasawuf ya, hakikat makrifat kalifat Bukan itu, hurufat Dan itu ya. Hakikat Hakikah ini ada tiga Hakikatul lugawi Hakikatul urfi Wahakikatul syari Hakikatul lugawi ini apa? Satu lafaz Yang dimaknai, yang diartikan dengan segi, Dari segi bahasa Macam tadi Ya sholat sholat dari segi bahasa maknanya eh, maknanya doa kemudian hasil kota urfi urfi ini satu lafaz yang digunakan istilah yang digunakan menurut bidang masing-masing menurut bidang masing-masing contohnya seperti eh, mikro ya kalimat mikro kalau orang ekonomi kan beda Definisinya kalimat mikro dengan orang-orang teknik. Ya. Istilah mikro bagi orang ekonomi beda dengan istilah mikro bagi orang teknik. Iya. Iya apa enggak? Hah? Siapa di sini? Iya. Ada istilah ekonomi atau ekonomi? Ada istilah mikro. Mikro makro kan? Iya. Ha. Kalau makro dari istilah orang kampung alang itu tempat sualayan. <SILENCIO> <SILENCIO> kan begitu. Jadi istilahnya beda. Contoh lain seperti uh, istilah marfu' misalnya, marfu'. Marfu' kalau dari segi bahasa Arab dari orang bahasa Arab, dari kata bahasa Arab marfu' artinya tanda-tanda asal yaitu didomahkan atau niabatan 'anid dommah. Apakah itu waw, apakah itu alif dan seterusnya? Kalau marfu dari segi istilah orang-orang hadis artinya mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari segi bahasa marfu itu artinya terangkat. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hadis kemudian saya katakan hadalah hadis marfu Hadis ini Hadis Marfu, jangan antum terbayang Marfu. Hadis ini Marfu, berarti hadisnya domah atau niabatan anid domati. Wow, misalnya, yang nggak nyambung dia. Maksudnya di sini adalah Hadis ini Hadis Marfu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Apakah dia berupa perbuatan, ee, ucapan ataupun diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebaliknya, ya atau sebaliknya. Jadi itu dikatakan hakikah Urfi. Istilah disesuaikan dengan Masing-masing bidang Kemudian hakikatul syari'i Hakikatul syari'i yaitu istilah dari sisi syari'i Dari segi syari'i Artinya bagaimana syari'at mengartikan lafaz tersebut Contohnya seperti Solat Syari'at mendefinisikan Apa yang dimaksud dengan Solat Jangan didefinisikan dari segi bahasa. Nanti dia salah. Ya, Jadi demikian para khotibdi. Oleh karena itu, karena niat. Tidak ada definisi dari sisi syariat. Makanya dia dikembalikan pada sisi bahasa. Barang siapa yang mendefinisikan niat. Selain dari sisi bahasa. Maka dia akan jatuh pada kesalahan. Kemudian para ikhwah fiddin azallahu az wa iyyakum. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah mendefinisikan niat apa adalah an-niyyatu waqdu ila syai'in wal azimatu ala fi'liha. Niat adalah tujuan untuk sesuatu dan tekad untuk melaksanakannya. Ini definisi daripada bahasa. Tuju, tujuan untuk sesuatu dan bertekad untuk melaksanakannya. Ini dikatakan niat tekad. Makanya dalam hadis yang disebutkan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia tidak melaksanakannya dia mendapatkan satu pahala sebagaimana yang telah kita kaji pada kajian yang lalu. Dia mendapat satu pahala tapi niat niat itu bukan sekedar terbetik saja. Aku mau buat mau berbuat baik mau sedekah. Ah, gak jadi. Aku besok mau puasa. Ah, enggak jadi. Ya. Yeah. Bu, ini bukan niat, karena niat itu azimatu alafik lihat dia sudah tekad, ya. besok mau puasa insyaallah puasa, tapi besoknya dia sakit, nggak jadi puasa, maka dia sudah mendapat satu halal, ya. atau bukan karena sakit, tapi karena sibuk saja, ah, sibuk sekali rasanya hari ini, sehingga nanti mungkin lemas begitu mengganggu aktivitas, nggak usah jadilah nanti lusa saja. Dia sudah mendapat satu pahala, tapi syaratnya nih, niat, niat itu apa? Azimah, tekad untuk melakukannya. Jadi bukan sekedar terbetik terbetik saja. Kemudian para kafirin, rahimah nya Allah wa iyyakum, lantas kita masuk pada niat yang berkaitan dengan ibadah. Niat yang berkaitan dengan ibadah, yang pertama mengenai melafaskan niat. Biasanya kalau kaum muslimin sebelum sholat apa bacaannya usolli apa dek bacaannya dek usolli apa sholat zuhur apa biasanya ah ah usolli fardhu zuhri arba'ara kaatin imaman kan begitu apa adaan imaman makmuman lillahi taala artinya sengaja aku sholat ya. Sengaja aku sholat zuhur, empat rakaat, berimam atau bermakmun Lillahi ta'ala Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Dah Ini katakan melapaskan niat Sekarang kita lihat komentar para ulama mengenai melapaskan niat Berkata Syekh Jamaluddin Abu Robi Sulaiman bin Umar Asyafi'i As Syekh Jamaluddin Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asyafi' As dia yang bahasannya Syafi'i apa katanya? Al jahru bin niyah bil kira'ati khalfal imami laysa minah sunnah menjaharkan niat dan membaca di belakang imam tidak termasuk sunnah Bal makruhun bahkan itu perbuatan yang dibenci Fa in hadala bihi tasywit musalli fa Jika seandainya gara-gara dia menjaharkan niat, melafazkan niat sampai mengganggu orang yang salat di sampingnya, maka hukumnya haram. Pamangqala bi annahu ja bi anna al-jahra bil ladh niyyah sunnah fa Barang siapa yang mengatakan menjaharkan niat melafazkan dan menjaharkan niat termasuk sunnah orang ini pendapatnya keliru ini kata salah seorang ulama yang berwan Syafi wala yahillu lahu wala lighairihi ay yaqula fi dinillahi ta'ala bighairi ilmin tidak halal baginya dan bagi yang lainnya mengatakan sesuatu ya mengatakan sesuatu tentang agama Allah tanpa ada ilmu artinya tanpa ada dalil Kemudian berkata Syekh Alauddin Al-Attar. Apa katanya? Rafu tsawt binniyah ma taswits al-mushalli alal musallin haramun ijma'. Mengangkat suara melafazkan niat sampai mengganggu orang-orang yang salat haram menurut kesepakatan ulama. Wa ma adamihi bid'atun qabihah Kalau tidak sampai Mengganggu orang-orang yang sholat. Ya dia menjaharkan niat. Tapi tidak sampai mengganggu. Bid'atun qobihah. Ini adalah perbuatan bid'ah yang buruk. Fa'in qasada. Fa'in qasada. Dihi ar-riya. haraman min wajahaini. Kabirotan min al-kabair. Seandainya dia. Mengucapkan niat tersebut. Melapaskan niat. dibarengi dengan rasa riyah. Maka dua kali dosa. Pertama, dosa melafazkan niat. Karena tidak ada dalilnya. Kedua, apa? Haa. Kedua, dosa ria. Kalau seandainya, ditambah dengan mengganggu orang, Usalli farbo zuhur. Tapi dia, apa namanya dengan ria? Ya. Dia ria. Wah, hebat. <tuh> Dillahi ta'ala. Ternyata begitu. Ya. Ya. Lillahi taala, jangan karena Allah Subhanahu wa taala pertama mengganggu orang salat. Yang kedua, perbuatannya juga tidak ada dalilnya. Yang ketiga riya. Jadi tiga dosanya. Kemudian wal munkaru 'ala man wal munkiru 'ala man sunnah musib, orang mengingkari pendapat yang mengatakan menjaharkan niat itu. Termasuk sunnah. Berarti orang ini benar. وَنِزْبَتُهُ إِلَا دِينِ اللَّهِ اِتِيَقَى دَنْ كُفْرُونَ Dan meyakini. Menjaharkan niat ataupun melapaskan niat ini. Termasuk agama Allah. Ini adalah kufur. Keras ini apanya. Kemudian apalagi. وَغَيْرُ اِتِكَى دِي مَأْسِيَتٌ kalau tanpa etika seperti itu artinya eh uh, iya memang sih tidak tidak tidak ada dalilnya Allah juga tidak pernah menyuruh, Rasulullah juga tidak pernah menyuruh dan tidak termasuk dalam agama Islam, tapi kan bagus. Ah gitulah kira-kira. Tapi kan bagus. Kan siapa yang orang? Gitulah kira-kira ini termasuk perbuatan maksiat. Wa yajibu ala kulli mukmin Tamat karena minjazrihi. Oleh karena itu bagi setiap orang mukmin harus mencelah perbuatan ini, mengingkari perbuatan ini. Aja ah, di demikian para pakidin, azza wa jalla. Oleh karena itu dari dahulu sampai sekarang para ulama sepakat bahwasannya melafazkan niat adalah bid'ah. Sampai sekarang, sampai ulama sekarang yang hidup sekarang, yang muhammadiyah, yang al-wasliyah, semua mengatakan bid'ah. Sepakat hanya saja biasanya yang satu bid'ah tapi hasanah. Nah, ini dia masalahnya. Bid'ah sih kita sepakat bid'ah, tetapi kan hasanah. Nah, yang satu dolalah itu saja. Tapi seluruhnya mengatakan ini bid'ah, tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi demikian para ikhwan fill din rahimanillah wa iyyakum. Jadi sebenarnya niat itu tidak dilafazkan tetapi itu merupakan pekat yang ada dalam hati. Coba seandainya kita katakan lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Aku salat karena Allah. Kita ucapkan lillahi taala. Apakah lantas kalau kita sudah ucapkan lillahi taala kita sudah tidak ria lagi? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Oleh karena itu kita lihat yang salat-salat yang pakai lafaz, ya. Yang salat yang pakai lafaz Kalaupun walaupun dia datang hanya untuk ikut-ikutan orang, jika dia dikatakan dia mengucapkan lillahi ta'ala padahal yang namanya riyah itu para ikhafiddin, kata Rasulullah seperti inna akhwafu alaikum syirkul as aswar sesungguhnya yang aku paling takutkan kepada kalian adalah syirik kecil yaitu riyah ucapan ini dilontarkan Rasulullah kepada para Sahabat, apalagi kita kita ini. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, Ria itu seperti seperti semut kecil di atas batu hitam di tempat yang gelap gulita. Itulah sulitnya Ria ini. Ya, terkadang dia datang begitu saja. Ketika antum duduk di sini, ini macam-macam ini yang ada dalam hatinya. Bisa saja ketika dia duduk. Kalau saya memang rajin. Nah perasaannya belum pernah saya enggak hadir nah, kan begitu Ya, yang satu mengatakan kalau enggak kita yang buat majelis ini enggak jadi <SILENCIO> ya. yang satu mengatakan untung ada kereta aku ngebut kalau enggak mana jadi jadi macam-macam niat orang dan itu masuk tengah sendirinya kita enggak tahu tapi kita enggak inginkan Makanya kita lawan. Ya. Jadi enggak mungkin dengan hanya mengucapkan lillahi ta'ala langsung disebut orangnya ikhlas. Ya. Karena ini pekerjaan sulit para ifadhil. Sama dengan orang yang sedang duduk di hadapan antum ini. Kalau supaya supaya aktor serang kostumnya hebat ini dan itu, udah. Ya. Bisa jadi seperti itu. Posisi kita sama. Sama-sama musuhnya setan. Atau antum punya musuh yang lain? Sama-sama musuhnya setan dan setan itu tidak pernah lalai mengawasi anak adam lalai sedikit masuk dia lalai sedikit masuk jangan antum kira kalau sudah ustad aman nggak ada setannya lebih besar setannya setannya ustad juga <guluh> jadi demikian para ekafidin rahimahani Allah <satuh> ayyakum oleh karena itu ya <satuh> oleh karena itu yang namanya niat itu kaitannya dengan hati tekad dan kebersihan tujuan tidak bisa ini dilakukan hanya dengan mengucapkan lillahi taala karena Allah semata. Tidak bisa. Seperti Muhajir bin Qais. Muhajir Ummi Qais. Dia dia hijrah karena apa? Karena ingin menikahi Ummu Qais. Kalau dia katakan, "Nawaitu an huja'u hijr lillahi taala." Gimana? Aku berniat hijrah lillahi taala karena Allah mana yang dinilai niat yang dalam hatinya apa-apa ini -apa, apakah niat yang dalam yang dia lafadzkan niat yang ada dalam hatinya bukan yang dia lafadzkan para ifauddin rahimanallahu ayyak oleh karena itu niat itu letaknya di dalam di dalam hati bukan di mulut di mulut ini gampang saja orang memutarbelitkan ya yang A bisa jadi B yang B bisa jadi C yang ikhlas jadi enggak ikhlas yang enggak ikhlas jadi ikhlas itu gampang saja kalau yang namanya mulut yang namanya lidah oleh karena itu, istilah orang dikatakan, mengatakan, memang lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Mudah sekali mengucapkan apa saja. Yang tidak sesuai dengan hatinya. Nah, jadi demikian. Oleh karena itu, ya, yang namanya niat. Apa saja yang kita lakukan, yang dinilai adalah apa yang ada dalam hati. Bukan apa yang diucapkan. Ada yang men mengambil dalil maksudnya diucapkan itu supaya lebih mantap. Ah, begitu. Ya. Supaya lebih mantap, lillahi taala, mantap dia. Nah, sekarang para ikhwan, sekarang masalah bukan masalah mantap enggak mantap. Masalahnya sekarang adalah pernah enggak yang pernah enggak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Seandainya melafazkan niat itu memang mantap, tentunya para sahabat ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu melakukannya karena akan lebih mantap karena Rasulullah dan para sahabat generasi yang paling haris paling tamak dengan kebaikan tidak seperti kita ya tidak seperti kita kalau ada saja satu jalan yang dapat menyampaikan dia ke dalam surga pasti mereka tempuh jadi bukan masalah mantap gak mantap masalah mantap dengan tidak mantap bukan dalam agama ini tidak bisa kita standarkan dengan logika kita ya. Bisa saja dengan dia mantap Bagi saya gak mantap ya. Bagi si A mantap Bagi si B gak mantap Bagi si B kalau gak teriak dia gak mantap Bagi si A cukup lah Lillahi ta'ala mantap Kan begitu. Bagaimana? Namanya juga masalah mantap gak mantap ya. Karena standarnya dikembalikan kepada Daya pikiran, perasaan Ataupun kira-kira kan begitu oleh karena itu, kalau kita lihat orang zikir-zikir ya Rasanya kalau... Itu, itu mantap, rasanya Mantap, terasanya Bagi dia, bagi saya tidak mantap, malah begini-gini, penting nih <S Wells> kalau, Kan begitu Nah, jadi mikain para yang fasid din, rahimahullah wa iya'kum Oleh karena itu, ya Laukana fayron Laq sababu na' ilaih Seandainya Itu lebih baik, tentunya mereka akan lebih dahulu Melakukannya Karena mereka adalah generasi Para sahabat adalah generasi yang terbaik umat ini Kemudian para ikhafiddin Rahimanullahu iya'kum Atarun <tik> niatus <tik> soleh alal mubahat Pengaruh niat yang baik terhadap perkara-perkara mubah Ya, <tik> Maksudnya begini Ketika seorang makan apa hukum makan? Mubah. Ya, dia kalau dia makan nggak berpahala, nggak makan tanggung sendiri. Ya. Jadi asal daripada hukum makan tidak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Minum juga demikian. Tetapi. Kalau seorang makan Kemudian dia berniat Kalau saya makan Sarapan ini supaya nanti Pada waktu pengajian Tidak ngantuk misalnya Semakin se khus, apa namanya, Serius dan khusyuk Maka makannya akan mendapat Pahala Tetapi kalau makan membuat Antung ngantuk ketika ta'lim Innalhamdalillahi Ya <tuh> <tuh> <tuh> langsung mengganggu ngang makanan itu jadi makruh, kenapa? mengganggu pengajian, konsentrasi seharusnya dia hafal hadis, akhirnya melayang semua, ada jenis yang begini, begitu inalhamdulillah dia ngantuk dia tidur, hilang sinyalnya begitu subhanakallah balik lagi sinyalnya ada yang jenis-jenis orang seperti ini nah jadi demikian padahal asal dari makan itu sendiri, hukumnya mubah, boleh Makan tidak berpahala, tidak makan juga tidak berdosa. Tetapi, dikarenakan niatnya baik. Ya, niatnya baik. Misalnya, eh, apa, niatnya baik, maka dia akan mendapat pahala. Misalnya tidur. Seorang tidur. Tidur itu tidak berdosa dan tidak berpahala. Tetapi, seandainya antun tidur siang misalnya. Tidur siang dengan, niatnya, dengan niatan supaya nanti pada malam hari mudah bangun untuk tahajud. Maka tidur siangnya akan mendapat pahala. Ya, tidur siangnya akan mendapat pahala. Seandainya antum sengaja tidur siang jam 12 ya, tidur siang dengan niat supaya nanti bisa enggak salat zuhur. Ada alasan untuk enggak kawajib zuhur? Alasannya kan ya kalau dengan azan kan apa namanya kewajiban itu kan karena dengar azan. Maka dia pun tidur wajib ke sholat berjamaah, dikarenakan dengar, kalau tidak dengar dia pun pakai dalil mansam nida falam yujib falak sholat alahu illa min udrid barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak penuhi maka tidak ada sholat baginya, kecuali kalau ada uzur saya tidur saya dengar azan maka kira-kira jam 12, jam 12.15, dia pun tidur supaya apa? niatnya apa? supaya nanti tidak kedengaran azan Semakin mantaplah setan gencingnya dia kan. Memang buta-buta enggak, azan, enggak dengar azan. Jadi apa hukum hukum tidurnya? Haram. Jadi haram kenapa, Pak? Karena memang niatnya untuk menghindar dari salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian. Jadi niat bisa membuat suatu perkara yang mubah bisa menjadi makruh. Bisa menjadi haram, ya. Bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Contohnya bisa menjadi wajib, misalnya antum belajar jahit, atau hukum belajar jahit, mubah. Tidak ada dalilnya. Ya wahai yaul yaul dari naha manu Wahai orang beriman, menjahitlah kalian, tidak ada. Dalu, da, apa namanya hadis maudzuk pun nggak ada berisikan seperti ini. Ya, hadis palsu sekalipun nggak ada yang begini. Tapi ketika antum belajar jahit dengan niat supaya bisa jahit baju yang menutup orot bagus kan begitu? Ya, dilihat di masyarakat tidak ada pakaian jadi yang bisa menutup orot. Semuanya pakaian mini miniatur lagi, jadi miniatur, saking kecilnya, saking sempitnya. Ya. Maka dia berniat mau belajar jahit untuk menutup kaum muslimin bisa mengkonsumsinya, memakainya, bisa apa namanya, membelinya dan menutup aurat mereka, jadi wajib ini. Jika memang di masyarakat tersebut tidak ada yang bisa jahit pakaian yang bisa menutup aurat, jadi wajib. Padahal asal daripada belajar jahit. Nah, jadi demikian para kafir dinasombahoy. Oleh karena itu niat juga berpengaruh hukumnya pada masalah-masalah yang mubah. Kemudian kaitan niat dengan, dengan masalah yang mubah ini ada syarat-syaratnya. Pertama, selama dia tidak meyakini bahwasannya yang mubah itu merupakan ibadah. Contohnya. Contohnya apa hukum berjalan-jalan? Jalan apa hukumnya? Mubah. Ya. Ketika antum berjalan menuju masjid apa hukum jalannya? Kata Rasulullah satu langkah bisa menaikkan satu derajat, menghapuskan satu pahala dan menulis, dituliskan satu satu apa nama dan di, dihapuskan satu dosa. Sudah. Tetapi Syaratnya jangan antum yakini bahwa saya berjalan itu ibadah. Paham maksudnya? Bukan jalannya ini yang ibadah. Paham maksudnya ini? Tidak meyakini apa namanya perbuatan yang mubah itu yang ibadah, tetapi kaitan niatnya. Saya ulangi, kita berjalan atau kita membuat pakaian untuk menutup aurat. Sudah. Maka membuat pakaian ini menjadi sunnah atau wajib. Kan begitu. Dia akan mendapat pahala jika dia lakukan. Tantas. Dengan syarat jangan dikira menjahit itu. Merupakan perbuatan ibadah. Sama maksudnya kan. Jadi bukan menjahitnya. Tapi dikarenakan dengan niatnya. Nah, jadi demikian. <tuh> Jadi para ahli hadis, wahai wa ayyakum kesimpulannya bahawasannya fil hadisi dalilun ala'anan niat min al iman dalam hadis inamalakmalubid niat menunjukkan bahawasanya niat itu termasuk keimanan li min amali kolbi karena niat merupakan amalan hati kemudian Nama fil haditsi dari 'ala annau wajib 'ala almuslimi qabla qudumi 'ala al'amali ay ya'rifu mahu. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim wajib mengetahui apa hukum amalan yang akan dia lakukan. Hal huwa amla? Apakah apa yang, yang akan dia lakukan itu memang disyariatkan atau tidak? Nah, jadi demikian. Jadi maksudnya apa? Kalau dia niatnya ibadah, tetapi tidak disyariatkan, walaupun dia ikhlas, tetap tidak mendapatkan pahala. Ya, dia niatnya ikhlas, tetapi apa yang dia akan laksanakan ini, tidak ada syariatnya, maka walaupun niatnya ikhlas, tetap niat ikhlasnya tidak mendapatkan pahala. Karena apa yang dia lakukan, tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Kemudian, wal hadis ya ala istirahat niat fi amalito'at hadis menunjukkan bahwasannya eh, niat merupakan syarat sah syarat dalam mengamalkan perkara-perkara ketaatan. Jadi tanpa niat, ya satu amalan tidak sah. Apakah itu sholat, apakah itu wudhu dan lain-lainnya. Demikian kesimpulan daripada. Hadis innamal a'malu binniyah. Saya kira cukup sampai di sini saja. Aku luqaulaha wa astaghfirullaha li wa Silakan. Assalamualaikum.